Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd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 selangit tafsir tauhid wa syahadati Allah ilaha illallah ada lima dalil di dalam bab ini yang pertama Surat al-isra ayat 57 Surat al-isra ayat ke-57 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ulaika alladina yada'una yabdaguna ila rabbihimul wasilah Ayuhum aqrab Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah Inna azaba rabbika kana mahzura Firman Allah Subhanahu Wa Taala ini ada dua cara ada dua tafsiran tentang wasilah yang disebutkan di dalam ayat ini tafsiran yang pertama sebagaimana tafsiran ibu Abbas radiyallahu anhu terhadap surat Al-Ma'idah ayat 35, yaitu ditafsirkan dengan Al-Hajah, kebutuhan. Sehingga terjemahannya adalah Ula'ika, diperhatikan karena ada kata hum tidak hanya satu kali, kata mereka Uh, saya ulangi ada Kata ganti mereka Yang tidak hanya satu kali Ulaika Ini mereka yang pertama Yaitu Sesembahan-sesembahan Alladzina Yang Yada'unah mereka yang kedua kaum musyrikin beribadah karena doa di sini adalah doaul masalah dan doaul ibadah Doa dalam disiplin ilmu tawhidul uluhiyah terbagi menjadi dua, yaitu doa ul-masalah doa yang isinya permintaan dalam bahasa kita berdoa dan doa ul-ibadah doa yang mengandung peribadatan. Nah, saya ulangi doa ibadah. Yaitu doa di dalam bahasa kita adalah beribadah selain berdoa Dikatakan doa juga karena memang setiap ibadah selain berdoa Juga mengandung unsur permohonan hakikatnya Karena mengharap ibadahnya diterima oleh Allah Mengharap ibadahnya, mengharap dia mendapatkan ganjaran dari Allah dalam melakukan ibadah tersebut Sehingga disilakan dengan doa saya ulangi doa di dalam disiplin mutawheed sebuah terminologi yang mencakup doa ul-masalah Maksudnya yang memiliki macam-macam yang macam yang pertama doa ul-masalah Doa yang mengandung permintaan dalam bahasa kita berdoa Yang kedua doa ul-ibadah yaitu ibadah-ibadah lain selain berdoa katakan doa karena mengandung permohonan setiap orang melakukan sholat, zakat dan seterusnya dari ibadah-ibadah selain doa itu hakikatnya memohon kepada Allah, mengharap kepada Allah agar ibadahnya diterima oleh Allah, diberi ganjaran oleh Allah, diberi pahala oleh dia diberi pahala, diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi bala adalah pelakunya maksudnya. Baik sehingga kata-kata yadau na di sini dari daa yadau doaan doa tafsirannya beribadah meskipun kata daa yadau dalam dalil ada yang maknanya berdoa. Seperti hadis yang sudah pernah kita pelajari tadi. Tapi dalam konteks ini maknanya adalah beribadah. Ibadah apapun juga, berdoa maupun selain berdoa. Sehingga yaduna di sini adalah beribadah terjemahannya. Saya ulangi ulaika mereka yang pertama maksudnya adalah sesembahan-sesembahan alladzina yang masih keterangan tentang mensifati sesembahan tersebut <tuh> yad'una saya ulangi yad'una mereka yang kedua di sini maksudnya adalah kaum musyrikin yabdghuna Ya da'una kaum musyrikin beribadah Ya, ya da'una kaum musyrikin beribadah Beribadah kepada siapa? Kepada Sesembahan-sesembahan tersebut Jadi seolah-olah Di dalam ayat ini Terdapat tambahan Ya da'una hum Setelah ya da'una Seolah-olah ada kata hum yang kembalinya adalah pada ulaika. Tetapi tidak diungkap tidak disebutkan kata hum ini. Dan maknanya sudah jelas insyaallah taala. Dari konteks kalimatnya mereka menyembah kaum musyrikin itu menyembah sesembahan-sesembahan tersebut. Jadi sesembahan-sembahan yang musyrikin beribadah kepada sesembahan-sembahan tersebut Begitu Jadi ulaika mereka pertama Dalam al juga ada hum hakikatnya ini masih mereka pertama Yata'una ada mereka kedua Setelah yata'una ada hum untuk bisa memahami dengan baik perlu ditambahkan hum yang mereka ini kembali kepada mereka yang pertama tadi sehingga terjemahannya sesembahan-sembahan yang musyrikin beribadah kepada sesembahan-sembahan tersebut yaptaguna ada hum lagi ada mereka lagi pada yaptaguna Ini kembalinya kepada sesembahan-sembahan Sehingga tersembahannya Yaptaguna adalah Sesembahan-sesembahan itu Sendiri Memohon Ila rabbihim hanya kepada rob mereka alwasilah kebutuhan mereka itu kalau alwasilah diartikan dengan ditafsirkan dengan alhaja sebagaimana tafsiran Ibnu Abbas terhadap surat al-Maidah ayat 35 Sesembahan-sembahan yang musyrikin beribadah kepada sembahan-sembahan tersebut Sesembahan-sembahan itu sendiri memohon kebutuhan mereka hanya kepada Tuhan mereka Begitu hasil akhirnya terjemahannya Maksudnya apa? Para nabi, para malaikat, orang-orang soleh, itu yang dimaksud sesembahan-sembahan tersebut. Yang disembah oleh kaum musyrikin. Mereka itu sendiri, para nabi, malaikat, di antara sembahan-sembahan tersebut, para nabi dan orang-orang soleh itu, memohon kebutuhan mereka itu hanya kepada Allah. Nah, kok disembah oleh kaum musyrikin kan aneh Wong mereka sendiri memohon kebutuhannya kepada Allah hanya kepada Allah kok disembah ini bantahan yang keras terhadap kaum musyrikin yang menyembah mereka lihat bagaimana sesembahan-sesembahan yang disembah oleh kaum musyrikin itu mentahitkan Allah mengesahkan Allah Yaitu hanya memohon terpenuhnya kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu SWT saja dan tidak kepada selainnya. Ini Tauhid. Ada isbat memohon, ada nafi memohonnya tidak mau kepada selain Allah. Ini Tauhid ini, nafi dan isbat. Dari mana bisa disimpulkan Tauhid? Sesembahan-sesembahan Yang disembah oleh kaum musyrikin yaitu Para nabi orang-orang sholah ini Mereka bertawahid Dari mana bisa disimpulkan dari petikan petikan ayat ini Perhatikan faedah Berikut ini Pada yabtaguna ila rabbihim al-wasilata Yaptaguna ila rabbihim al-wasilah Itu pada asalnya Secara bahasa Arab Yabtaguna alwasilata ila robbihim. Pada asalnya seperti itu. Tetapi dibalik yang semestinya di yang pada asalnya di awal kemudian diakhirkan. Ini menunjukkan pembatasan kaidahnya kaidah itu ibarat rumus dan belajar taksili belajar kaidah taqdimu ma haqquhu ta'khiru yufidul hasr itu kaidahnya mendahulukan sesuatu yang haknya diakhirkan itu menunjukkan faedah pembatasan Bukan hanya ayat ini saja yang bisa difahami dengan kaidah itu. Makanya perlu belajar sebuah disiplin ilmu yang dinamakan dengan kwa'idut tafsir. Kaidah-kaidah dalam menafsirkan. Ada usulut tafsir, ada kwa'idut tafsir. Dua disiplin yang berbeda. Takdimu ma haqqu ta'khiru yufidul hasr. Mendahulukan sesuatu yang haknya diakhirkan, maka ini menunjukkan pembatasan. Pada asalnya kalimat ini adalah yabtaguna alwasila ila robbihim, tetapi Allah sebutkan dengan dibalik yabtaguna ilaa robbihumul wasila Ini bukan tanpa maksud ada faidah besarnya, yaitu menjelaskan bahwa sesembahan-sesembahan tersebut justru mengesahkan Allah. Mengapa karena membatasi Penujuan permohonan kebutuhan terpenuhnya kebutuhan hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Pembatasan itu maknanya begitu. Ada nafi, ada itsbat. Itsbat permohonan ditujukan kepada Allah dan nafi tidak mau kepada selain Allah. Begitu. Nafi itu maksudnya tidak tidak mau kepada selain Allah. Itulah tauhid. Makanya musyrikin itu kalau faham Ayat ini terbantah telak Loh kamu itu gimana sih Kok nabi disembah Orang-orang saleh disembah Para wali disembah mereka itu sendiri Dalam ayat ini memohon kebutuhannya Kepada Allah saja gak mau kepada selain Allah Kamu kok mintanya kepada mereka maka di dalam penafsiran wasilah dengan tafsiran al-hajah yaitu kebutuhan seperti ini dengan hasil terjemahan seperti tadi itu menggambarkan tafsir tauhid yaitu menjelaskan makna tauhid secara lafadznya bahwasanya di antara bentuk tauhid adalah berdoa hanya kepada Allah saja memohon kebutuhan hanya kepada Allah saja. Begitu. Itulah tauhid. Tadi sudah saya sampaikan tafsir itu ada tafsir lafaz, ada tafsir lawan. Ini jenis tafsir lafaz. Menjelaskan tentang lafaz tauhid dengan memberi contoh kan pada pertemuan yang terdahulu tafsir bisa dengan bil mithal, bisa dengan contoh. Dengan menjelaskan contoh bahwasanya di antara contoh bentuk mengesakan Allah adalah apa yaitu berdoa hanya kepada Allah saja memohon kebutuhan hanya kepada Allah saja tafsir yang kedua wasilah diartikan dengan at-taqarrub bil a'malis salihah wasilah diartikan dengan mendekatkan diri dengan cara beramal saleh sehingga terjemahannya menurut tafsiran yang kedua ini adalah sesembahan-sesembahan yang musyrikin beribadah kepada sesembahan-sesembahan tersebut Sesembahan-sembahan itu sendiri mencari jalan untuk mendekatkan diri hanya kepada Tuhan mereka. Maksudnya bertakorup hanya kepada Tuhan mereka. Mendekatkan diri hanya kepada Tuhan mereka. Beribadah hanya kepada Tuhan mereka. Begitu maksudnya. Saya ulangi, sesembahan-sembahan yang musyrikin beribadah kepada mereka itu, sesembahan-sembahan itu sendiri mencari jalan untuk mendekatkan diri hanya kepada Tuhan mereka. Atau dengan kalimat lain, mendekatkan diri hanya kepada Tuhan mereka saja. Jadi terjemahnya yabtaguna ila rabbihimul wasilah yang lainnya sama ya terjemahnya. Yang berbeda hanya pada yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Kalau al-wasilah diartikan dengan al-hajah maka sesembahan-sembahan itu sendiri memohon kebutuhan mereka hanya kepada Tuhan mereka. Tetapi kalau wasilah diartikan dengan taqarrub adalah sesembahan-sembahan itu sendiri mencari yabtaguna di sini mencari jalan Ila rabbihimul, ila rabbihimul wasilah untuk mendekatkan diri hanya kepada Tuhan mereka artinya sesembahan-sembahan para nabi malaikat orang-orang soleh yang sembah oleh kaum syirkin itu bersegera mencari jalan mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan beramal soreh dengan beramal soleh makanya saya katakan atau bisa dikatakan dengan mendekatkan diri beribadah kepada Allah saja Tapi terjemahannya ada kata mencarinya. Kalau intinya sama dengan mendekatkan diri kepada Allah Taala saja. Baik wasilah yang diartikan haji atau wasilah yang diartikan dengan takkorub, maka sama-sama menunjukkan tauhid, tafsir lafadz. Bahwasanya diantara bentuk tauhid adalah beribadah hanya kepada Allah saja. Kalau yang tadi berdoa hanya kepada Allah saja Dua sisi pendalilan Alasan pendalilan Alasan pendalilan yang ketiga Adalah Pada syahidnya Petikan dalilnya Yada'una Ulaikal ladhina yada'una Pada itu Yada'una Kau musyrikin beribadah kepada mereka yaitu kepada sembahan-sembahan tersebut ini tafsir lawan artinya kalau seperti itu ditentang dalam ayat ini dibantah dalam ayat ini yang seperti itu adalah kesyirikan hakikatnya karena menyembah selain Allah maka tawhid itu lawannya yaitu hanya menyembah Allah saja, begitu tafsir lawan tiga sudah alasan dalilannya ini saya sampaikan karena memang sebagian orang bisa jadi memahami ini bingung sekali cari cari wajudallah e, terkait dengan ayat yang pertama untuk kesimpulan tafsir tauhid wa syahadallah ilaihillah bingung sekali gak ada kata tauhid gak ada kata syahadah gimana saya bisa memahaminya seperti itu, bahkan, bahkan dalam satu ayat ini terdapat beberapa wajudallah alasan pendalilan Alasan menderaan yang keempat, wajerjuna rahmatahu, yang kafun azabah. Mereka mengharap rahmat Allah tentu mengharapnya kepada Allah karena yang diharap adalah rahmat, rahmat Allah berarti ini menjelaskan lafadz tafsir lafadz yaitu bahwasanya diantara bentuk bertawafid adalah mempersembahkan ibadah roja kepada Allah semata berharapnya kepada Allah semata wa yakhafu na tafsiran yang berikutnya di antara bentuk tawahid yaitu tafsiran lafad di sini, di antara bentuk tawahid adalah mempersembahkan ibadah khawf hanya kepada Allah saja. Karena di sini sebutkan dan mereka takut, di sini sebutkan intinya dan mereka takut terhadap siksa Allah. Kalau Anda ingin mengetahui la ila illallah, itu loh berdoa ya kepada Allah saja jangan berdoa kepada selainnya beribadah kepada Allah saja jangan beribadah kepada selainnya takut yang takut ibadah dipersembahkan kepada Allah saja enggak boleh takut kepada selain Allah dalam urusan takut yang ibadah harapan yang ibadah dipersembahkan kepada Allah saja ini ini namanya tauhid itu seperti ini yang kelima bahwasanya tauhid itu adalah lawan dari bentuk kesyirikan berupa yang disebutkan dalam ayat ini kaum musyrikin menyembah orang-orang saleh. harusnya menyembah Allah saja. Gitu. Jadi biar semakin faham orang tentang makna la ila illallah Oh persaksian yang tiap hari saya baca dalam tasyahud asyhadu alla ila illallah itu begitu tuh, tuntutannya doa harus kepada Allah saja takut yang ibadah harus kepada Allah saja, mengharap yang ibadah harus, harus kepada Allah saja dan seterusnya. Itu namanya dakwah tauhid secara terperinci. Berikutnya surat az-zukhruf ayat 26 sampai 27. Wa id qala wa qaumi in anni bara'um mimma ta'buduna illa allazi fatarani fa innahu sayhidin. Dan ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya, nah, siapa yang dakwah ini? Bapaknya, masya Allah. Disebutkan lebih dahulu bapaknya daripada kaumnya. Tidakkah kita terbetik dan terdorong dengan ayat dengan dibacakan ayat ini untuk mengingat bapak-bapak kita di desa atau kampung atau kota kelahiran kita? Apakah kita sudah mendakwai beliau-beliau tersebut, mendakwai beliau-beliau tersebut untuk bertauhid mengisahkan Allah sebagaimana Nabi Ibrahim mendakwai bapaknya yang isi dakwainya adalah at-tawhid. Dan ciri khas alusun al-jama'ah adalah orang-orang yang sangat menghormati kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya wa idqala ibrahimuli abihi wa qawmihi dan ketika Nabi Ibrahim AS mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya intinya seperti itu innani sesungguhnya saya bara umimma ta'abudun Hai benci terhadap apa yang kalian sembah bara sama dengan al-bukzu fillah Sama dengan al-baroah, al itu kalimat yang intinya sama, yang pada asalnya adalah kebencian dalam hati. Kemudian dibuktikan dengan bukti-buktinya, misalnya bukti-buktinya adalah meyakini kafirnya orang yang memang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya Di antara bukti-buktinya Adalah Membenci Ahlus syirik samping membenci Kesyirikannya Dan seterusnya Baik Al-Wala' wal-Mu'alah Dan Al-Hubbu fillah Juga sama Tiga istilah yang sama mananya Pada asalnya adalah kecintaan dalam hati Yang diikuti dengan bukti-bukti Menjadikan Teman setia, menjadikan Pemimpin, orang ah, Ahlu tauhid Itu al-walak yang benar seperti itu Baik Innani sesungguhnya saya Barak Benci Mimma Ta'abudun Da'abudun benci terhadap sesungguhnya saya benci terhadap apa yang kalian sembah yaitu sembahan-sembahan selain Allah yang disembah dengan batil mereka riza disembah illa alladhi fathoroni kecuali yang telah menciptakan Ilalladzi fatorani sama dengan ilallah Bara ummimma ta'budun sama dengan la ilaha Itu sisi tafsiran tauhidnya, tafsir lafad Bara ummimma ta'budun rukun nafi Ilalladzi fatorani rukun isbat Bara ummimma ta'budun sama dengan la ilaha Ilalladzi fatorani sama dengan ilallah itu sisi tafsiran lafaznya menjelaskan makna la ilaha illallah kalimat tauhid menjelaskan syahada la ilaha illallah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Dalil yang berikutnya surat at-taubah ayat 31 Mereka menjadikan ahbarohum Ulama-ulama mereka waruhubanahum Dan ahli-ahli ibadah mereka Arbabam Arbaba Yaitu apa Tuhan-Tuhan yang mensyar, yang berhak mensyariatkan untuk mereka halal dan haram. Itu maksudnya arbab di sini, tuhan-tuhan yang memiliki hak untuk mensyariatkan. Jadi Allah taala dalam ayat ini mengkabarkan tentang Yahudi dan Nasara yang mereka ini menuhankan ulama dan ahli ibadah mereka. Bentuknya apa? Mereka meyakini Ulama dan ahli ibadah mereka ini memiliki hak atau berhak mensyariatkan syariat menghalalkan yang halal, menghalalkan yang diarungi oleh Allah dan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Min dunillah selain Allah. Dari sini dapat tafsiran tauhid Bahwasannya diantara bentuk syirik Tafsir lawan berarti ini Diantara bentuk syirik adalah taat kepada ulama dan ahli ibadah Dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal karena mereka menjadikan karena yahudi dan nasara yang disebut dalam ayat ini menjadikan ulama dan ahli ibadah mereka sebagai yang berhak mensyariatkan syariat, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu. Sehingga ketika mana ulama dan ahli ibadah mereka merintahkan sesuatu yang haram, mereka taati menghalalkan sesuatu yang haram mereka taati itu syirik berarti Tauhid adalah lawannya yaitu hanya taat dalam masalah penghalalan sesuatu dan pengharuman sesuatu kepada Allah saja itulah Tauhid Di antara bentuk Tauhid adalah taat kepada Allah saja di dalam pensyariatan syariat di dalam penghalalan sesuatu dan pengharuman sesuatu itu haknya Allah saja kalau ada yang disamakan Selain Allah Kalau ada selain Allah yang disamakan dengan Allah Dalam tahlil dan tahrim Dalam menghalalkan dan mengharumkan Sesuatu maka dia berarti Menuhankan Selain Allah tadi, buktinya disebut Dengan Arbaba dalam ayat ini Yaitu Rob Tuhan Kalau ada manusia Didudukkan oleh manusia yang lainnya Sebagai Yang berhak mensyariatkan syariat, menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu itu namanya Tuhan dikultuskan namanya itu ada perkara yang haram dihalalkan, ada yang di dalam Al-Quran disebut sebagai syirik dikatakan justru tawahid ada yang di dalam syariat tifonis bid'ah justru dikatakan sunnah, ada yang dan, dan seterusnya itu namanya menghalalkan yang haram ada unsur seperti itu. Bahkan hakikatnya lebih dari itu mensunahkan, mensyariatkan. Tafsir lawan. Yang dal yang keempat. Waminan nasi mayyatta khidumindunillai andadaiyuhibunahum kahubillah. Di antara Manusia ada yang menjadikan Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah Mereka mencintainya Sebagaimana mereka mencintai Allah Yang ini jelas sekali Mereka mencintainya Yuhibbunahum Mereka mencintai mereka Yang tepat bukannya Mereka, mereka mencintai sesembahan, tandingan-tandingan Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah tersebut yang dijadikan tandingan selain Allah tersebut begitu maksudnya kahubillah sebagaimana mereka mencintai Allah Berarti menyamakan selain Allah dengan Allah dalam ibadah al-mahabbah, cinta Mencintai selain Allah sebagaimana mencintai Allah Ini namanya syirik, tauhid berarti lawannya Apa itu? Hanya cinta kepada Allah saja dengan kecintaan yang ibadah Tafsir lawan berarti ini. Dalil yang keempat itu tafsir lawan. Dalil yang kelima Kalau terlalu cepat nanti bisa mengikuti rekaman insyaallah. Karena menimbang ada bab yang penting akan kita pelajari setelah ini sedangkan untuk ini pendasarannya sudah tadi tafsir adlawan tafsir ada ada tafsir lawan ada tafsir lafat tanpa saya ajari pun insyaallah kalau kalian perhatikan dalilnya akan bisa memahaminya ini tafsir lawan ini oh ini tafsir lafat ini Apalagi saya sampaikan, tapi bentuknya cepat nanti kan bisa diulangi lewat rekaman, insyaallah Allah. Wafis Sahih An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Anauqal dan dalam hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, ini hadis ini dari Imam Muslim dan Ahmad. Mangqala <coughs> Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa dan mengingkari sesembahan selain Allah harama maluhu haram hartanya wa damuhu dan darahnya wahisabu, walallahi wa hisabu 'alallahi azza dan hisabnya Allah lah yang melakukannya yaitu maksudnya yang menghisap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini Allah lah yang akan membalasnya sesuai dengan hisab terhadap niat orang tersebut dan keyakinan orang tersebut, itu maksudnya hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla lah yang menghisabnya yaitu menghisab orang yang mengucapkan la ilaha illallah sesuai dengan niat dan keyakinan orang tersebut Ada dua sisi pendalilan atau alasan pendalilan yang pertama Jika wau wow, pada wa kafara bima yu'abadu min dunillah ada wa sebelum kata kafara jika waw huruf waw di situ dibawakan pada fungsi lilmughayarah untuk membedakan antara se sesudah dan sebelum waw maka ini mengandung makna bahwasanya qul la ilaha illallah itu beda dengan kafara bima yu'badu min dunillah. Dua perkara yang berbeda. Yang satu ucapan la ilaha illallah, yang satu kufur yaitu mengingkari sesembahan selain Allah yang disembah. Sedangkan sembahan tersebut itu. Perhatikan di sini kalau berbeda antara sebelum dan sudahnya maka Mengandung faedah Bahwa sekedar ucapan La ilaha illallah saja Yaitu satu yang disebutkan sebelum waw Itu tidak menyebabkan haram Darah dan harta pengucapnya Karena sesudahnya kan haruma Maluhu wadamuhu Haram Harta dan darahnya Maka ini menunjukkan penjelasan tentang tauhid bahwasanya la ilaha illallah itu enggak cukup hanya ucapan saja ada syaratnya yang harus dipenuhi untuk bertauhid apa gunanya mengucapkan la ilaha illallah di depan kuburan sambil ngalah berkah yang syirik akbar enggak ada gunanya jadi ucapan harus terpenuhi syaratnya bukan ucapan kosong dari syarat apa harus apa? Harus ada nafinya, yaitu kufur terhadap sesembahan selain Allah. Ada nafi bukan hanya ucapan la ilaha illallah, tetapi nggak mau benci kepada kesyirikan, nggak mau isbat nafi dan isbat. Mana isbatnya Ustaz terkandung dalam nafi. Nafi yang benar itu harus bergandengan dengan isbat. Karena meniadakan apa? Meniadakan selain Allah berarti kan menyembahnya hanya kepada Allah saja. Itu isbat. Adapun alasan pendalilan yang kedua, jika wau difahami di sini wau ataf tafsir Wau wow pengganda untuk wau wow yang fungsinya adalah menggandengkan tafsiran dari sesuatu yang disebutkan sebelum wau. Wow. Wau wow yang fungsinya untuk menunjukkan tafsiran dari apa yang disebutkan sebelum wau. Wow. Bahwa apa yang disebutkan sebelum wau wow itu ucapanlah ilahilah Allah haruslah. Ditafsirkan ucapan la ilaha illallah itu Dengan salah satu tafsirannya Yaitu apa yang disebutkan sudah waw Yaitu haruslah mengandung nafi ya, Tidak cukup hanya izbat saja Begitu maksudnya Itulah la ilaha illallah Jadi tafsir lafad dalil kelima itu tafsir lafad Perhatikan eh, perkataan penulis di akhir matan bab ini. Di akhir-akhir beliau mengatakan wa sharh hadhihi tarjamah ma ba'daha abwab. Setelah masail bawah sendiri itu ada Perkataan penulis washaruha diterjemah mabakdah minal abwab. Sebelum uh, judul baru, sebelum uh, judul bab ketujuh, ini kan bab keenam. Akhir bab keenam itu ada perkataan washaruha diterjemah mabakdah minal abwab dan penjelasan bab ini lebih rinci ada pada bab-bab yang sudahnya. Dengan demikian bahwasanya bab ke tujuh sampai ke enam puluh tujuh akhiratnya Tafsir secara rinci dari la ila illallah Tafsir isbat itu apa saja, tafsir naf nafi itu apa saja Tafsir tauhid secara detil itu secara detil itu bagaimana Tafsir syirik secara detil itu bagaimana Adab Ada pada bab ke tujuh sampai bab ke enam puluh tujuh Ya, kita beralih kepada bab yang ketujuh. Kata al-Muallif, rahmat Taala, babu mina shirki lubsul halqati. Cara bacanya lubsu, lubsu, bukan lapsu, karena la bahasa yang lebih sulapsan itu samar artinya. Tetapi ini la bisa yalbasu lubsan yaitu mengenakan. Saya ulangi, babu minasyirki lubsu. Bab termasuk kesyirikan, termasuk bentuk kesyirikan lubsu memakai, mengenakan menggunakan alhalqati sesuatu yang melingkar wal khayti dan memakai benang yang dilingkarkan wa ma serta yang semisal keduanya li raf' bala dengan tujuan untuk menyingkirkan mara bahaya audaf ahi atau menolaknya. Saya ulangi bab-bab minal minashirki termasuk bentuk kesyirikan atau diantara bentuk kesyirikan lubsu memakai atau mengenakan alhalak alhalqati sesuatu yang melingkar wal khayti dan benang yang dilingkarkan wanahwihi ma dan yang semisal keduanya li bala' dengan tujuan untuk menyingkirkan mara bahaya atau menolaknya Jadi penulis di sini membawakan tentang diantara tafsiran tauhid, tafsiran la ilailah adalah tidak memakai jimat dari benda-benda yang sepele itu sepele karena kadang apa sobean kain dikalungkan atau dilipat-lipat isinya tulisan-tulisan enggak karuan atau kemudian eh, akar dari tumbuhan dijadikan gelang atau kemudian tengkorak apa binatang ini binatang itu kan sepele-sepele itu barang-barang remeh yang gak berharga tapi kemudian diyakini dengan berkasiat begini dan begitu misalnya jadi diantara tuntutan seorang yang bersaksi La illallah, dalam sholat-sholatnya adalah tinggalkan itu tinggalkan memakai jimat itu begitu maksud bab ini Berarti tentang jimat Jimat itu Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Bahasa kitanya Itu memiliki beberapa Sinonim agar kita Faham intinya sama sungguhnya Ada jimat Ada azimat Ada <tuh> Rajah hmm? Ada Soso -so. Ini setali tiga uang ini sama saja ini. Karena jimat didefinisikan dalam kamus besar itu dengan bahasa lain azimat barang atau tulisan yang dianggap mempunyai kesaktian dan dapat melindungi pemiliknya digunakan sebagai penangkal penyakit dan sebagainya. Kalau raja dalam kamus besar Bahasa Indonesia suratan dalam tanda kurung gambaran, tanda dan sebagainya yang dipakai sebagai azimat untuk penolak penyakit dan sebagainya. Adapun susuk, didefinisikan jarum emas, intan dan sebagainya yang dimasukkan ke dalam kulit, bibir, dahi dan sebagainya disertai mantra agar tampak menjadi cantik menarik, manis dan sebagainya. Neko-neko kan? itu -neko kesyirikan itu enggak punya kaedah jadi itu terserah inovatifnya para dukun kalau bisa dikatakan inovasi kreasinya para dukun tapi sesungguhnya dari sisi kreasi Alhamdulillah enggak berkembang contoh misalnya sihir isinya perut dari dulu jarum dan silet enggak pernah kulkas blackberry kemudian apa laptop merek termahal yang ditemukan dari dulu si led jarum dan yang semisalnya Alhamdulillah enggak berkembang karena kalau isinya itu mungkin banyak para dukun yang apa praktek buka praktek untuk bisa mendapatkan isinya Mari kita pelajari tentang penjudulan di sini yang menggambarkan apa toh hakikat jimat itu. Apa hakikat jimat itu. apakah jimat itu hanya sesuatu yang dilingkarkan saja kalau ditempelkan bagaimana di dinding misalnya kalau kemudian ditempelkan di sepian sepeda motor bagaimana kalau kemudian dipasang di sabuk bagaimana kalau kemudian hanya ditulis saja di tangan bagaimana nah ini ini pertanyaan-pertanyaan ini insyaallah terjawab semuanya kalau kita paham hakikat jimat itu apa hakikat jimat barang sisi kerumat ini apa itu bisa difahami dari apa judul judul teliti sekali penulis mendefinisikan jimat dari judulnya yuk kita perhatikan Sebelum kita lebih lanjut baca judul ad, tadi terlewat hubungan ya bab ini dengan bab sebelumnya biar e, lengkap bahwa pada bab sebelumnya terdapat tafsiran la ilaha illallah yang e, sebagiannya fokusnya kepada tafsiran global sedangkan pada bab ini mulai tafsiran terperinci satu itu Hubungan yang berikutnya dengan bab yang sesudah-sudahnya, bahwasanya yang dibantah pada bab ini adalah syirik kecil. Adapun diantara pada bab yang sudahnya ada bantahan terhadap syirik besar atau syubhat yang lebih ringan yang dibantah dalam bab ini sebelum pada diantara bab sebelumnya syubhat yang lebih besar karena syubhat tentang pemakaian eh, syubhat tentang kesyirikan jimat tersebut kesyirikan pemakaian jimat tersebut itu lebih lemah daripada syubhat terkait dengan berdoa kepada wali Allah yang sudah meninggal dunia Mengapa demikian? Karena jimat jimat yang dipakai orang-orang itu kan biasanya benda mati yang sepele remeh, yang gak ada daya tarik sesungguhnya pada asalnya benda-bendanya malah kayak mirip kumpulan rongsok gitu. Hmm, ada tulang, ada tengkorak kecil, ada apa namanya rambut diikat-ikat, ada kelihatan jorok. Orang sebetulnya gak begitu tertarik pada benda-benda yang Remeh itu Lain halnya dengan wali Allah apalagi nabi Lain Subhatnya lebih kuat Mereka kan dekat dengan Allah Kan tidak itu Subhat seperti itu kan Mungkin tidak ada pada hati orang yang memakai jimat Kan aki ini dekat dengan Allah Gak ada Nah Ini cerdiknya penulis Menempatkan bab ini Karena apa? Karena hendak membantah sobat yang lebih ringan daripada berikutnya sobat yang berat. Satu itu. Dan juga demikian mendalukan kesyirikan yang banyak terjadi di masyarakat. Ya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Minashirki, tinggal setengah jam lagi ya. Sing-singkan lengan, kencangkan ikat pinggang. Kita berjalan lebih cepat, insyaallah. Minashirki termasuk bentuk kesyirikan Min di sini min tabi'idiyah menunjukkan makna sebagian. Maksudnya syirik itu enggak hanya ini. Di antara saja bentuk kesyirikan adalah ini. Itu konsekuensi min dikatakan min tabi'idiyah min sebagian. Yang terlambat mencatat ada di serial eh, penjelasan Kitab Tauhid bab ketujuh tentang cimat gelang yang sudah saya share linknya di Facebook saya. <tuh> di antara bentuk kesyirikan kata syirik di sini fonis hukum syari, maksudnya perbuatan yang disebutkan dalam kata-kata setelah minasyirki ini adalah syirik. min sudah asyrik sudah asyrik menggunakan alif lam maka syirik apa yang dimaksud di sini jawabannya tergantung keyakinan pemakai jimat tersebut bisa syirik besar bisa syirik kecil tergantung pemakai jimat tersebut Kapan syirik besar, eh, kapan syirik kecil namun secara kelas memakai jimat ini dikelompokkan lebih lama ke dalam memakai jimat yang benda-benda sepilih tersebut dimasukkan dalam syirik kecil. Kecuali kalau ada keyakinan tertentu yang sampai mengantarkan, yang sampai memasukkan dalam syirik besar. Kapan syirik kecil jika jimat tersebut diyakini sebagai sebab saja. Sedangkan Allah lah yang mentakdirkan. Namun hati pemakainya tadi bergantung kepada jimat tersebut. Maka ini syirik kecil. Jadi seolah-olah begini. Supaya istri seseorang e, yang merasa cekcok terus sama istrinya supaya istri dia itu cinta kepadanya caranya adalah Allah tetapkan satu sebab seolah-olah seperti itu berupa pakai jimat semar mesem misalnya nanti akan mesem-mesem istri seperti itu nah, dia meyakini ini sebab yang Allah takdirkan untuk bisa istri cinta lagi yang mentakdirkan siapa? Allah, nah itu benar keyakinannya dari sisi itu tapi ingat namanya subhat itu ada sisi benarnya Ada sisi salahnya Ini namanya subhat samar Kerancuan yang samar Benar bahwasanya yang mentakdirkan semua Allah Tetapi salah pada men Menganggap itu sebab Padahal bukan sebab itu. Sementara lagi kita belajar hukum sebab Kalau sirik akbar Jika jimat tersebut diyakini bukan sebagai sebab tapi jimat itu berpengaruh dengan sendirinya terlepas dari kehendak Allah misalkan pakai gelang ake, apa cincin ake di iklan ini berfungsi untuk menyelamatkan Anda dari segala marah bahaya hmm. maharnya jimat ini 5 juta misalnya kemudian dibeli kepada sang dokun tadi Dibeli dari Sang Dukun, Dipakai kemudian Kecelakaan ternyata dia selamat Dia meyakini Aki inilah yang menyelamatkan bukan Allah Aki ini bertuah Seperti itu syirik besar Tidak hanya sekedar sebab Tetapi dia berpengaruh Dengan sendirinya di luar Kehendak Allah Aki ini yang menyelamatkan Maka itu apa Syirik besar itu penjelasan minasyirki. Kemudian lubsul halqati, memakai sesuatu yang melingkar. Kasus yang disebutkan dalam judul adalah memakai sesuatu yang melingkar, baik berupa kalung, cincin, gelang, baik terbuat dari besi, kuningan, emas dan selainnya. Pokoknya yang melingkar. Itu pun sekedar kasus, bukan pembatasan sebetulnya karena intinya jimat bukan di situ bukan dilingkarkan atau tidak ditempelkan pun bisa jimat ditulis hanya tulis saja bisa jimat karena intinya bukan di situ oleh karena itu kalau bisa dikatakan inovasi kreasi dukun kamu datang ke sini bawa ayam cemani hitam mulus polos enggak boleh ada putihnya itu sih dusta-dustanya bisa-bisanya dukun aja intinya bukan di situ Intinya ada enggak penyembahan kepada selain Allah, ada enggak kesyirikan, ada enggak seperti itu. Nah, kamu sakit batu ginjal, ya tak pindah ya batu ginjalmu ke batu ginjal kambing. Maka bawakan kepadaku malam Jumat Kelimewon kambing India misalnya, tidak harus ekspor dari India. Malam Jumat Kelimewon tak pindah batu ginjalmu ke ginjal Kambing, badukun pernah belajar anatomi ginjal apa? Eh, anatomi kambing apa? Nah ini, padahal itu kamuflase saja. Intinya pada pengaliran darah dipersembahkan kepada selain Allah. Hewannya macam-macam terserah. Karena setan itu biasanya baru mau bantu kalau apa? Ada penyembahan kepadanya. Di antara bentuk menyembah adalah mengalirkan darah binatang untuk mengagungkan selain Allah sebagaimana mengagungkan Allah. Itu di situ itu, makanya jangan terkecoh dengan bentuk dilingkarkan, bentuk apa segala. bukan itu intinya. Ini cuman penyebutan kasuistik saja supaya jelas yang terjadi di masyarakat. <tuh> Kalau misalkan memang ada di masyarakat ketika sehe menulis di situ, eh, menulis buku ini. Wal khayti dan memakai benang sekali lagi ini contoh saja memakai benang yang dilingkarkan maksudnya mengenakan benang termasuk dalamnya tali dari robekan kain yang dilingkarkan di tangan atau anggota badan lainnya leher atau bahkan dilingkarkan di tubuh binatang sapi biar tak sakit wanahwihih mad serta yang semisal keduanya Yaitu setiap benda yang dikenakan, digantungkan ataupun dipasang atau ditempel atau dituliskan di badan, di rumah, di mobil, di tempat manapun juga. Misalnya jimat berupa cincin akek, gelang akar bahar, raja yang dipukus kain hitam lalu dikalungkan di leher atau digantungkan di atas pintu rumah atau pintu toko atau jimat yang digantungkan dalam mobil jimat tanduk rusa yang tancapkan di moncong mobil atau kemudian diketokan pintu termasuk jimat yang disebutkan oleh penulis pada bab yang kedelapan bab setelah ini yaitu tiwalah, wadaah, damimah itu semua jimat itu kalau kena intinya apa intinya nih kalimat selanjutnya pada judul lirafil bala au Tujuannya apa? Untuk menyingkirkan mara bahaya atau untuk menolaknya? Menyingkirkan itu mara bahayanya sudah ada. Sudah sakit, sudah kecelakaan, sudah bangkrut, itu mara bahayanya sudah dialami. Itu untuk disingkirkan atau daf'ihi, ditolak belum ada marah tapi khawatir terkena khawatir bangkrut khawatir sakit, khawatir eh, apa sudah jadi pejabat ingin nyalon lagi gak dapat khawatir khawatir, khawatir begitu pakai jimat kalau tujuannya seperti ini padahal jadi inti kesyirikan jimat itu satu dilihat dari tujuannya Tujuannya bala atau dafaih ini Yang kedua Padahal Sesuatu yang dipakai, dikenakan, dikalungkan Dan seterusnya tadi Bukan merupakan Atau tidak terbukti sebagai sebab Yang diizinkan dalam syariat itu inti kesyirikan jimat itu memakai jimat tersebut di situ kalau yang dipakai itu bukan tidak bisa dibuktikan sebagai sebab yang diizinkan dalam syariat tujuannya untuk Rauful Bala atau Daful Bala, sudah itu jimat barangnya terserah dah. mungkin besok semakin modern jimat semakin mungkin uh, trendy bahasa mereka mungkin, mungkin jimat ada di kacamata atau di jam tangan atau di bukan lagi gombal-gombal sobean gak karuan itu hmm. tapi intinya itu sebagai sebab enggak terbukti sebagai sebab yang diizinkan dalam syariat enggak yang tujuannya untuk bisa daf'ul bala dan rof'ul bala yang menjadi penyebab agar tersingkir musibah dan agar atau agar tertolak Terbukti enggak sebagai sebab Nah dalam kesempatan ini Saya akan sampaikan Hukum sebab Karena ini Dipakai untuk seluruh kasus Kesirikan Hukum sebab ini Dipakai untuk menyelesaikan Dipakai untuk Memahami Saya ulangi, Dipakai untuk memahami seluruh kasus kesirikan Apapun juga kesirikannya Penting hukum sebab ini saya tulis dalam artikel hukum sebab begitu singkat tulisannya ada beberapa serial artikel. <tuh> sebab itu kan untuk mendapatkan manfaat atau untuk menghindari mudorot atau yang terkait dengan itu. Setiap hari kita itu tidak pakai hukum sebab sebetulnya. Karena apa setiap hari kita kalau tidak ingin dapat manfaat ya ingin terhindar dari mudarat. Kurang lebihnya seperti itu aktivitas kita. Kita tadi tidur. Kenapa enggak tidur terus? Enggak usah bangun-bangun aja. Enggak usah makan, enggak usah ke kamar mandi, enggak usah apa. Terus aja tidur 24 jam. Kenapa enggak bangun-bangun? Jawabannya, ya saya ingin dapat manfaat, bisa menunaikan kewajiban saya salat subuh. Ya saya kalau enggak eh, apa kencing-kencing nanti ngompol. Ya saya itu kan berarti mendapatkan manfaat Hmm. atau terhindar bahaya bahaya ngompol bahaya sakit bahaya, saya kalau nggak kerja nggak dapat uang itu kan terhindar dari bahaya ingin dapat uang ingin dapat manfaat berarti selama seluruh aktivitas kita itu seperti itu secara umum maka semua itu diraih dengan se sebab berarti hukum sebab itu berlaku pada seluruh Nah, secara umum seluruh aktivitas kehidupan kita dan berlaku pula untuk memahami seluruh kasus syirik karena namanya orang melakukan kesyirikan itu kan kalau gak ingin dapat manfaat ya ingin terhindar bahaya mengapa kamu kok datang ke kuburan para wali berdoa ya ingin dapat manfaat kenapa kamu kok menyihir ya ingin terpuaskan apa pelampiasan dendam ingin dapat manfaat menurut dia Kenapa? Dan seterusnya ini semua gak akan keluar dari hukum sebab yang jumlahnya cuma tiga. Tapi Masya Allah penjawabannya sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Walaupun jumlahnya cuma tiga. Ini belum masuk dalil ya, sudah mau setengah tiga. <tuh> Saya lihat dulu dalilnya Ada berapa? Ada empat ya, lima <coughs> Dalamnya ada lima dan Alhamdulillah khusus untuk bab yang ketujuh ini Sudah saya tulis lengkap penjelasannya di artikel berjudul serial penjelasan kitab Tauhid Bab ketujuh tentang jimat gelang jadi nanti kalaupun enggak selesai saya untuk khusus bab 7 ini bisa dibaca sendiri karena sudah uh, detail saya sebutkan di sana. Saya lanjutkan penjelasan hukum sebab terbidah dulu. <tuh> hukum sebab ini di bisa didapatkan di tulisan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala dalam kitabnya al-qaul syarah dari kitab kita tauhid dan beliau serta ulama mengintisarkan hukum sebab ini dari dalil-dalilnya yang pertama isi hukum sebab yang pertama alla yaja'ala minha sababan illa ma thabata anhu sababa sebab syar'an atau qodara Ilhamah sabtaan Nahu sababun syar'an au kodaroh tidak menjadikan sesuatu sebagai sebab kecuali jika sesuatu tersebut terbukti sebagai sebab baik secara syar'i maupun kodari atau kauni. Seulangi tidak menjadikan sesuatu sebagai sebab kecuali jika sesuatu tersebut terbukti sebagai sebab. Baik secara syari ataupun kodari Maksudnya begini Kita itu dalam beragama Islam Dalam kehidupan ini Pada asalnya gak boleh kita melakukan usaha Kecuali usaha yang diizinkan oleh Allah Usaha itu kan sebab berarti Mengambil sebab Bekerja, pakai payung Nyalakan lampu dan seterusnya Itu kan sebab-sebab semua itu itu pada asalnya kita itu enggak boleh ngambil sebab, ngambil usaha kecuali dua saja. Kecuali jika sebab itu diizinkan dalam syariat dan sebab yang diizinkan dalam syariat itu dua aja Kalau enggak sebab itu syar'i artinya ada dalil yang menunjukkan itu sebagai sebab. Baik dari Al-Quran maupun Al-Hadith. yang kedua gak apa-apa gak ada dalilnya secara spesifik gak apa-apa tapi harus terpenuhi sebab kodari yaitu bisa dibuktikan secara pengalaman ilmiah dibuktikan ilmiah kalau gak ilmiah ini melanggar hukum sebab nanti ada konsekuensinya orang cekuan cekuan itu apa yang kurang minum itu katanya apa bahasa Indonesia nya sendawa bukan bukan ya orang ceguhan kok kemudian ngambil serabut baju yang benang yang molor di baju kemudian dipatahkan di kulum-kulum di dalam mulut kemudian ditempelkan di batuk ada sebagian penduduk yang seperti itu nah, obatnya ceguhan itu adalah Me, apa, melumat atau e, memasukkan mengenai ludah e, benang yang ada di pakaiannya kemudian setelah itu diambil lagi ditaruh ditempelkan di baduk ini enggak tahu apa ada ion-ion <laughs> ada bioenergi Hai ya, saya rasa ini tidak ada penelitian ilmiahnya yang bisa membuktikan kemudian tekuannya di leher kemudian obatnya di bathok. Pakai ludah sendiri lagi. Nah ini. ini. melanggar hukum sebab kalau enggak terbukti secara ilmiah, terbukti secara pengalaman yang bisa dilogika secara ilmiah. Itupun sebab yang kau dari ini ada syaratnya, harus yang halal, enggak boleh yang haram. Saya ulangi, enggak boleh yang haram. Syaratnya apa? Enggak boleh yang haram. Karena kodari itu sebab kodari itu ada dua haram sama yang halal, yang mubah, yang tidak haram. Korupsi sebab untuk kaya, bener apa enggak? Terbukti enggak secara kodari? Secara ilmiah terbukti enggak? Terbukti. Satu kali transaksi satu triliun. Tadinya rumahnya gedek bisa langsung beli hotel bisa jadi, kaya raya. Terbukti tapi kan sebab kodari yang haram. Sedangkan yang diizinkan dalam syariat adalah sebab kodari yang tidak haram, yang halal. Jadi untuk sebab kodari harus ada tambahannya, enggak boleh yang haram. Itu. <tuh> Adapun orang yang melanggar hukum sebab yang pertama ini <tuh> maka nanti ada konsekuensinya. Saya teruskan ee terlebih dahulu sebab yang kedua nanti masing-masing ada konsekuensinya melanggar pertama konsekuensinya apa melanggar kedua konsekuensinya apa hukum sebab yang kedua seorang hamba tidak bersandar hatinya kepada sebab namun bersandar kepada Allah sang penyebab berpengaruhnya suatu sebab dan sang pentakdirnya diiringi dengan usaha yang disyariatkan untuk dilakukan dan semangat melakukan yang paling bermanfaat diantaranya. Jadi hukum sebab yang kedua ini. Fann filar rahimani warahmatullah adalah tentang orangnya, tentang orang yang mengambil sebab. Bahasanya orang yang mengambil sebab ini tidak boleh bergantung, bersandar hatinya. Kepada sebab Bersandarnya Tetap Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sang penyebab Berpengaruhnya Dari sebab tersebut Walaupun sudah terpenuhi hukum sebab yang pertama Artinya sebab yang diambil itu sebab yang diizinkan dalam syariat Ima diizinkan secara syari sebagai sebab syari Atau diizinkan karena dia termasuk sebab kodari yang halal Walaupun seperti itu dia masih ada kewajiban lagi Yaitu dia wajib bertawakal hatinya kepada Allah saja Bersandar hatinya kepada Allah saja Saya ulangi kalimatnya dia wajib Bersandar hatinya kepada Allah saja Dan Berharap dan memohon pertolongan Dia tertuntut untuk berharap Dan mohon pertolongan kepada Allah Semata Demi tercapainya apa yang dia tuju Hati tidak boleh condong kepada sebab tersebut Tidak boleh bersandar kepada sebab tersebut Dan tidak merasa tenang dengannya Dan bersandar ke, kepada sebab itu bisa diketahui ada pada saat dua keadaan. Yang pertama saat sukses, kalau seorang itu bersandarnya kepada eh, sebab bukan kepada Allah saat sukses dia bisa ujub sombong, buka dia di, soal, lupa dia melupakan bahwasannya ini dari atau dia lalai bahasanya ini dari Allah karunia dari Allah, Allah yang mentakdirkan sebab itu terjadi. Saat gagal dia stres, dia sok, dia terjatuh. Menandakan dia tadinya bersandar pada satu sandaran, ketika sandarannya hilang dia terjatuh. Sebagaimana kita kalau kita bisa berdalil orang itu tadinya bersandar padahal enggak melihat dia sedang bersandar, tatkala kita tarik sandarannya dia terjatuh. Kalaulah dia tidak bersandar, ditarik sandarannya dia tidak terjatuh, dia tidak sok. Dan sebab yang ketiga adalah wajib diketahui bahwa suatu sebab meskipun besar dan kuat pengaruhnya, maka sungguhnya tetap terikat dengan takdir Allah. Tidak bisa terlepas darinya. Jadi wajib diketahui bahwa suatu sebab meskipun besar pengaruhnya, kuat sebab tersebut, lengkap sebab tersebut, maka sesungguhnya tetap terikat dengan takdir Allah. Tidak bisa terlepas darinya. Artinya walaupun sebab itu kuat dan lengkap, kalau Allah takdirkan tidak Berpengaruh sebab itu tidak akan berpengaruh Sebagaimana api besar Api unggun besar yang membakar Nabi Ibrahim AS Tidak berpengaruh Padahal sebab yang sangat kuat sekali untuk membunuh Tidak berpengaruh Sebaliknya sebab itu Walaupun lemah sekali Sedikit sekali Tidak lengkap tapi kalau isoku iki, saya hanya bisanya mampunya kerjanya hanya sekian. Kalau sudah menjadi rezekinya ya akan dapat juga, walaupun dia lemah. Seperti lemahnya burung, berangkat perut kosong, pulang perut kenyang, penuh. Seperti kisah Maryam yang sedang hamil tua menggoyang pohon kurma hamil tua disuruh menggoyang pohon yang kokoh akarnya seperti itu jangankan menggoyang pohon merasakan sakitnya sudah mau lahir saja sudah berat ya, kalau orang wanita hamil tua mau melahirkan misalnya, Kala kalaupun bukan mau melahirkan berat lemah, suruh menggoyang pohon kurma tapi dengan izin Allah wanita yaitu Maryam yang lemah itu hanya usaha saja sudah bisanya hanya itu. Ternyata berpengaruh sebagaimana dalam surat Maryam ayat ke 25. Hmm. Enggak usah korupsi, enggak usah nyokok, enggak usah ini. Tawakal kepada Allah bisanya memang itu ya sudah bismillah. Rezeki Allah yang bagi. Ternyata justru dengan tawakal dia telah mengambil sebab yang besar, yang terbesar bahkan. Bagi yang belum mengetahuinya diinfokan seperti itu. <tuh> Baik. Sekarang eh, akibat masing-masing, dampak masing-masing, ketika menyelisih apa hukum, hukum sebab yang tiga tadi. <tuh> Jika seseorang dalam mengambil sebab tidak terpenuhi hukum sebab yang pertama maka akan terjatuh ke dalam salah satu dari dua kemungkinan dosa Kemungkinan pertama jika sebab yang diambil adalah tidak terbukti secara syari ataupun kodari maka pelakunya terjatuh dalam kesyirikan kecil karena hatinya bersandar kepada sebab palsu tadi sebab palsu tadi, selama tentunya selama tidak ada penghambaan penyembahan kepada selain Allah tidak ada unsur kesyirikan akbar tidak meyakini bahwa sebab palsu itu berpengaruh dengan sendirinya selama gak ada hal-hal itu dia syirik kecil makanya pelaku pemakai jimat barang-barang yang itu dikelompokkan dalam siri kecil, cuman kalau berubah keyakinannya barang-barang itu yang menyelamatkan dia bukan Allah, maka ini berubah siri kebesar pokoknya melanggar hukum sebab yang pertama kalau kasusnya adalah tidak terbukti sasar Iden kodari sehingga hatinya bergantung pada sebab palsu tadi nyata-nyata oh bukan sebab, nyata-nyata sekedar gombal kok sampai dimuliakan seperti itu Bagaimana hati gak bersandar Hati dia gak bersandar kepada Kumbel yang katanya istimewa dan bertuah itu Ada dong sisi bersandarnya Kepada sesuatu Sebab palsu tadi Karena tidak terbukti secara Sebab syar'i maupun secara sebab kodari Ini benang bukan sembarang benang Itu bahasanya mereka Ini gelang bukan sembarang gelang Maharnya sekian, kok mahal Ini bukan sembarang nah itu ini berarti ada penyandaran hatinya kepada sebab inilah syirik kecilnya di sini kemudian jika dia dan sebagian uh, masyae menyebut menyebutkan alasannya adalah ini bisa mengantarkan kepada syirik akbar maka divonis syirik kecil selain juga hatinya bergantung tadi bersandar maksudnya kepada sebab tadi Kemungkinan yang kedua, jika sebab itu diambil Terbukti secara kodari Namun jenis yang haram Korupsi, mencuri, merampok Maka pelakunya terjatuh dalam maksiat Dan bukan syirik Maksiat tapi bukan syirik Mencuri penyebab Kekayaan, benar gak? Benar, tapi kan haram Terbukti ini secara sebab Barangkali Pencurinya ngaji Tapi masih mengikuti hawa nafsu Yang dipakai hanya terbukti secara sebab Kodari saja, gak pakai Yang kelanjutannya, mungkin kelanjutannya Dia Tidak memahaminya Nah ini Merampok sebab kaya Benar, mencuri sebab kaya Benar Korupsi sebab kaya benar Tapi haram, maka dosa dia kemudian berikutnya dampak kalau seorang menyelisihi hukum sebab yang kedua seseorang jika tidak terpenuhi kriteria hukum sebab yang kedua ini maka dihukumi pelakunya telah melakukan siri kecil cuman bedanya kalau yang menyelisihi hukum sebab pertama siri kecil yang jelas kalau ini siri kecil yang samar Karena yang tidak terpenuhi adalah hukum sebab yang kedua, yaitu dia tidak bersandar kepada Allah saja, ada sisi bersandarnya kepada sebab. Ini kan samar, sirik kecil namun samar, kofi. Kemudian yang menyelisih hukum sebab yang ke berapa? Ketiga. Seseorang yang tidak menuhi hukum sebab yang ketiga adalah mengambil sebab sehingga tidak memiliki keyakinan hanya Allah lah yang menjadikan sebuah sebab berpengaruh justru sebaliknya dia memiliki keyakinan bahwa sebab itulah yang berpengaruh dengan sendirinya tanpa dikehendaki oleh Allah Ta'ala tanpa dikehendaki oleh Allah Ta'ala maka orang tersebut telah terjatuh dalam syirik akbar waliahdubillah kalau seorang meyakini sebab itu yang berpengaruh dengan sendirinya hmm. Mengapa? Karena hakikatnya dia telah meyakini adanya pencipta selain Allah yang mampu menciptakan sesuatu yang ia inginkan tadi. Adapun penjelasan ulama, fatwa ulama saya sudah sertakan di dalam serial artikel hukum sebab itu. Maka dengan tiga hukum sebab ini kita dengan mudah akan memahami. Oh ngalap berkah yang begini ini syirik akbar, oh ngalap berkah yang begini ini syirik kecil Oh maka jimat yang seperti ini syirik besar, maka jimat seperti itu syirik kecil Kenapa? Ini yang diserang adalah, ini yang dirusak adalah Yang tidak dipenuhi adalah hukum sebab yang sekian, kesekian Kalau kasus ini yang tidak terpenuhi adalah hukum sebab yang kesekian Konsekuensinya begini, begitu <tuh> Maka bagus sekali saya mengurutkan bab ini ditempatkan bab yang pertama kali setelah 6 bab Muqaddimah yang di dalam mensarah ulama menyertakan hukum sebab ketika mensarah bab yang ketujuh ini ya, ya Insyaallah kita <tuh> akan lanjutan esok hari. Hmm. Tinggal del-delnya. Bisa saya saya jelaskan secara cepat besok terus langsung beralih kepada bab yang ke-8. Insyaallah selesai. Karena sudah saya persiapkan tiga cara. Hmm. Cara cara reguler, kalau nggak bisa cara alternatif, kalau nggak bisa cara emergensi. <laughs> Insyaallah nanti akan selesai 23 bab. Namanya The instan Tentu godoknya enggak lama. Kalau uh, godok yang normal lama. Baik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.